Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya alhamdulillahi nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala Ashhadu an illallah wahdahu la Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Amma ba'd. selesai tentang haid istihadah dan nifasnya ada faidah satu idang kota adam anin nufasa koblal arba'in apabila darah sudah terhenti dari Nifas dari wanita yang nifas sebelum 40 hari darah sudah terhenti. Waktu salat dan dia mandi, wassolat dan, dan solat seperti biasa, sholat tiap ya, puasa sudah terhenti, dia mandi, dah solat seperti umumnya wanita. Kemudian semua ada alai kemudian tiba-tiba ada keluar darah lagi. Qoblal Arba'in Ini masih waktu sebelum 40 hari Fasuhih maka yang benar Anahu yu'tabaru nifasan Maka itu dihitung Nifas Tajelisuhu Wama somatuhu Fi wakti tuhri al-mutakhalal Fawasuhih la tagbihi Ya dia nifas lagi dihitung nifas lagi yang dia tidak boleh melakukan sebagaimana larangan bagi wanita yang sedang nifas pada yang kedua kala asyikh abdurrahman bin sa'di rahimahullahi ta'ala berkata asyikh abdurrahman sa'di rahimahullah ta'ala fadhu haro mimata qoddama maka nampak dari yang telah lalu Anad damu nifas bahwasanya darah nifas sababuhu alwiladah sebabnya adalah kelahiran ininya Wa anna damal istihadhah damun 'aridhun limaradhin wa nabiy adapun istihadhah itu darah karena ada sebab penyakit atau yang semisalnya Wa anna damal haid adapun darah haid Wadhamul as al asli, darah memang ada, darah memang Allah menciptakan, memang ada darah yang harus keluar di setiap bulannya. Tanpa lahlah penjelasannya ini untuk meringkaskan gambaran. Nifas itu apa? Darah yang karena melahirkan. Itu yang dihukum nifas. Ada pun head ya yang biasanya selain itu istighoadoh dan telah lalu, lalu penjelasan hukum-hukumnya permasalahan lain yang dibawangkan di sini oleh al-mu'allimul rahimahullah ta wa taala wahabidullah adalah tanawulul hubub hukum seorang minum semacam pil untuk menghambat nifas apa head Allah lah, namun enggak pernah tahu itu. Memang ada ya, ada pil atau ada. pil kah kapsul? <tuk> <tuk> oh sama itu Ada kah pil ada kah kapsul? Mau um, lah bentuknya. Tapi ada jenis Kata beliau laba sahantatana walal atuma ya menawannya. Tidak apa-apa seorang wanita untuk menggunakan apa yang bisa menghalangi darinya nuzul haid bisa me menghalangi datangnya haid, nggak apa-apa menggunakan itu. Dengan catatan izahkan azalika layyadur wisi hatiha. Kalau memang menggunakan itu itu tidak bermadurot bagi kesehatannya catatan yang penting. Ya, kalau lah memberikan catatan kan, ya lah yang tahu ya dia yang nake dan keterangan dokter yang bisa dipercaya. Kalau memang enggak ada, madharatnya enggak ada. Efek bagi kesehatannya enggak masalah. Enggak ada larangan. Sehingga itu yang sebenarnya diperhatikan. Kalau ada ya jangan nurut. Karena syariat menjaga menjaga Harta, jiwa itu diperhitungkan oleh syariat sehingga ketika faizatanawalatu wa tanal haid ana kalau dia menggunakan itu dan benar-benar haidnya tertahan jadi enggak ada haid berarti dia faainaha tasum wa tusalli wa dia bisa puasa dia bisa salat dia bisa tawaf fa yasudzalika minha dan sah kalau memakai solusi ini, yang toaf ini pasnya, ya pakai itu. Kalau memang bisa, ya udah berarti dia bisa toaf. Khaqiriah minatoherat seperti wanita suci yang lainnya. Kemudian perkara yang lain yang beliau tambahkan hukmul ijhat, hukum menggugurkan kandungan. Kata beliau ayatul muslimah wahai muslimah innaki muktamanat muktamanatun syar'an alam khalaqallahu fi rohimiki min alhamli fala tagtamihi wahai muslimah engkau itu memang secara syariat sudah ditentukan oleh Allah yang dipercaya Diamanai Apa yang memang nanti Allah akan ciptakan Dalam kandunganmu Itu memang Titipan syariat, titipan Allah Memang Allah jadikan kalian Dari jenis manusia Yang dititipi untuk Mengandung Calon manusia dalam rutmu dalam rahimu maka jangan jangan di tolak jangan dihalang-halangi karena itu memang ditimbang dari Allah Subhanahu wa taala syariat yang sudah menetapkan itu qala Allah azza Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yahillu lahum an yaxtumma khalaqallahu fi arhamihin in kuntum ayumina billahi wal yawmil akhir tidak halal bagi wanita untuk menghalangi apa yang Allah ciptakan di rahim rahim mereka. Kalau memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Baqarah 328. Kata beliau: "Wala tahtali ala iskotihi watthalusi minnu bi aywasilatin. Jangan engkau berupaya untuk menggugurkan kandungan itu berupaya untuk lepas dari amanah itu dengan cara apapun. Fa inna Allah subhanahu wa bil ifthar fi ramadhan in kanaa as-sawmu Fi halatil hamli al kana as bi hamlik. Ini benar-benar titipan dari Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi kalian para wanita boleh tidak puasa boleh berbuka di bulan Ramadan kalau karena mengandung itu jadi memberatkanmu atau bermadarat bagi kandungan itu. Sampai dibolehkan. Yang mestinya wajib puasa di hari-hari itu Ramadan jadi boleh enggak berpuasa. Nanti diganti di yang lain atau di stadhilaf atau di bahkan banyak ulama yang merujukkan justru enggak puasa diganti dengan fidya. Kemudian nanti akan pembahasan di babnya. Wa innama fi hadal asri min amaliyatil ijhad amalun muharram dan sungguhnya apa yang sekarang menyebar di masa ini berupa operasi menggugurkan kandungan atau apalah namanya intinya menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan yang diharamkan keputan yang diharamkan secara umum asal hukumnya ini haram hukum hukum kan? Teman? haram kalau mau jauh ringkas gitu iya hukum asal wa ida kana lahamlu kot nufi khotfihir ruh wa mata bisa babil ijhad fa inna dhalika yu'tabaru kotlan linnafsillati haramallahu kotlaha begayri haq kalau kandungan itu ternyata sudah berumur yang di situ sudah ditiupkan roh dan akhirnya mati dengan sebab digugurkannya tadi maka yang demikian itu dihitung membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh tanpa hak. Hukum membunuh orang yang ada konsekuensinya wa rata'a ahkamul mas'uliyah al jinaniyah al jinaiyah dan akhirnya dia efek ada konsekuensi hukum dia terkena padanya hukum-hukum tanggung jawab hukum pidana kalau ada syariat Islam dia boleh dihukum membunuh min hayy wajib dia ala tafsirin fi miqdariha dengan penafsiran apa pen, perincian yang pada babnya ini wamin ai sewuju bil kafaroh indah badil dan dari sisi wajibnya kafaroh di sisi sebagian para imam wahyaihku rokobatin mu minah memerdekakan budak wanita memerdekakan budak yang mukmin Paham lain yajid fasiamu syahro ini mu yang tidak dapat maka puasa di selama dua bulan berturut-turut. Wakat sama Abdulul Ulama adalah amal. Sebagai ulama menamai operasi ini Lakukan pengukuran kandungan seperti ini dinamai bil mau udah yaitu membunuh bayi, kalau dijahili ah maudah kan membunuh anak wanita ya, sudah lahir itu sama dengan itu, cuma ini yang kecil-kecilannya ah maudah as sumroh beliau kemudian membahakan pernyataan fatwa as sheikh Muhammad bin Ibrahim al-sheikh rahimah ta'ala Amasak yuli iskotil hamli falayacu dalik mengupayakan menggugurkan kandungan itu tidak boleh. Malam yatahak kok mau tuhu. Kalau tidak terbukti nyata kandungan itu sudah mati. Fain tahak kok mau tuhu, fain tahak kok Kalau memang dipastikan kandungan itu sudah mati. jajah, maka boleh, ya kerana mati untuk apa ada di dalam ya. maka boleh intah selesai penukilan dari fatwanya Syekh Muhammad bin Ibrahim wa fi korori majlis hai'ati kibaril ulama dan di dalam ketetapan majlis hai'ati kibaril ulama dia menyebutkan nomor seragam bertanggal sekian-sekian ada ketetapan ini satu la yajuzu iskotul hamli fi muhtala fi marohilihi tidak boleh menggugurkan kandungan dalam seluruh fase kandungan itu bahasa dari awal sampai enggak boleh pada asalnya ilah limu baririn syar'ai kecuali ada sisi pembolehan tertentu dari syariat ada alasan yang syar'ai kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah secara-secara <SILENCIO> <SILENCIO> yang kedua Iya, setelah menambahkan yang masih ke yang pertama tadi, kecuali ada alasan syari, wafi hududin zaykatin jiddan dan itu benar-benar sempit sekali, sempit sekali batasannya itu. Soalnya, yang membolehkan itu benar-benar kondisi yang sangat sulit akan ditemukan. Yang kedua, idakan alhamdulillahil awal. Kalau kandungan itu di apa masa yang pertama, apa namanya ada istilahnya itu? Nah itu ya. Tapi beliau memberi waktu wahyamudatul arba'in masa keempat puluh hari. Beda ya. Beda. beda dengan pembagian dokter dengan fikih ya. Di masa 40 hari itu sudah masa itu masa pertama itu situ 40 hari. Wa fi isqotihi maslahatun syar'iyyah. Kalau dalam Pengguguran itu ada maslahat yang syar'i. Al-daf'i dharar atau menolak kemadzoratan. Jaza isqathu boleh digugurkan kalau masih waktunya baru 40 hari. Masih apa dalamatis? 40 ayobat. Hah? Masih lupa. lupa. Iya kan? Amma isqatu fi hadzal muddah tadi boleh kalau ada maslahah syar'i atau menolak kemazuratan itu baru boleh di masa itu ama iskotu fi hadil mudah kalau menggugurkan di masa ini pertama ini yaitu empat puluh hari ini kos jatuh karena sekedar khawatir repot fitar biatil awla dalam nanti memeliharanya Tadi memang ingin punya anak, tiba-tiba sudah hampir. repot kayaknya kita nanti ni. Sudah gugurkan je ya gugurkannya. Mat sebelum 40 hari masa 40 hari. Al khaufan minal ajz. atau sekedar alasan takut nggak bisa, takut nggak mampu melihara anak nanti. Anta Khalifah Isa Tihim, ini masa krisis, ini berat tanggungan hidupnya ni belum ada anak jad ya, sudah anu ya ini tambah anak ini kayaknya enggak mampu ini watak limih biaya pendidikan aumin azrim mustaqbilihim atau masa depan anak nanti gimana aul iktafaan bimaladzajuj min alat atau ternyata enggak jadi rencana punya anak tiga cukup dua kayaknya itu kalau suka alasan alasan seperti itu walaupun masih di masa yang tadi itu hari tetap faghiru ja'is tidak boleh tetap tidak boleh yang ketiga la yajuzu isqotul hamli idha kana ala tidak boleh menggugurkan kandungan kalau dia sudah ala ko. sudah berbentuk darah yang menggumpal ya Aumudhotan, apalagi itu sudah sekerat daging nah, Sudah menjadi Ya, sudah berbentuk Daging Itu sudah benar-benar tidak boleh Menggugurkan hmm. Hatta takororo Lajnah Tibiyah Mausukah Atau hatta tukoriro Lajnah tibiyah atau tukoriro Lajnah tibiyah tibbiyatan mausuqatan sampai kalau dewan kedokteran yang memang dipercaya itu memutuskan menetapkan anastimrarahu khatar ala salamati ummi terus beradanya janin itu membahayakan keselamatan ibunya kalau memang ada keputusan seperti itu sudah berbentuk alaqah atau mutuqah. Biayyuhsah. Misalnya. Dikhawatirkan Allah ya bagi ibu tersebut. Al-hilak. Nanti bisa mati. Karena ada kondisi tertentu. Dia bisa mati. Min istimrori. Dengan terus-menerusnya ada kandungan itu. Di dalamnya. Maka jaza jazaiskotu boleh menggugurkannya. Ba'dastin fadika fatil wasail. Litala fitil kal aktor Setelah mengupayakan segala cara Untuk menghindari Yang dikhawatirkan bahaya tadi untuk Supaya tidak mati itu bagaimana Selain menggugurkan ini ada tidak Kalau tidak ada Boleh Dengan benar-benar Keputusan Dewan Perkteran Yang bisa dipercaya Itu kalau masih Apa Halakah atau mutloh? Nah ini nggak tahu itu masih di trimester berapa itu. <laughs> Kemudian keempat badatur salih. Setelah periode yang ketiga berarti setelah halakah dan mutloh. Ya tadi kan nutfah halakah mutloh tiga nih. Setelah itu, karena saya itu tertib bro. Setelah itu, wabada Iqmali arba'ati asur dan setelah sempurna empat bulan lilhamli. Kandungan empat bulan. La Layahillu iskotuhu. Tidak halal menggugurkannya. Hatta. Tidak boleh menggugurkannya. Hatta yukari rojam'un minal atiba. At Al-mukhassisin. Sampai. Sekelompok dokter benar-benar menetapkan dokter spesialis menetapkan almuskin yang bisa dipercaya anabaqa aljanin fi di batni ummi yusabi bumautha mautha dikandungan ibunya tadi bisa menyebabkan kematiannya jadi berkali-kali ditekankan ini bukan satu dokter ya harus benar-benar dewan bermusawarah di, dan dokter spesialis semua yang bidang itu, nah, tentu nggak masuk, spesialis dokter kiki nggak masuk. Nah, <laughs> yang itu yang terkait itu harus benar-benar diikuti apa catatan-catatan syarat-syarat yang telah ditukan oleh ulama ini karena biasanya orang main-main di situ, dokter cuma satu orang, udah ini udah ketetapan dokter. Satu orang. Tambah satu pun dokter lain. Ini tambah ada dokter lain yang menguatkan. Abangnya. Yang terkiki. Dia bilangnya gitu. Ya kan? Banyak orang main-main gitu masalahnya sekarang. Wa innama ruhi sofil ikdam ala iskotihi bihari surut. Mengapa jadi dibolehkan melakukan pengguguran dengan syarat-syarat tadi? Karena ada prinsip daf'u al-a'zami dzararain. Menolak dua madzarat yang paling berat, wajal ban li'zmal maslahatain. Menarik kemaslahatan yang paling besar. Lebih sangat dipentingkan kehidupan ibunya, ya kan? Ya kan? Saya kan? Tak ada ibu, anak-anak yang lain. Sian suaminya juga. Anak masih ada yang lain. Lebih besar. Masalah itu lebih dikuatkan jadi nanya, lebih diperhitungkan. Well, majlis. Majlis dokter tadi. wat masli ulama maksudnya ini ketetapan para ulama. Idza yuqarriru masa baqa. Ketika sudah memang akhirnya keputusannya seperti itu para ulama memasiatkan untuk bitaqwallah bertakwa kepada Allah wa tasabbut fi adzal amar benar-benar teliti ya detail. Benar-benar sungguh-sungguh ini jangan asal ini dokter mau lempar lagi nggak serius lagi nggak ber, gugurkan, gugurkan. Serius, diperiksa benar-benar, diperhitungkan semua, diupayakan yang sebelumnya ada nggak cara lain, bukan sekedar lewat WhatsApp. Ini, ini gimana ini? Grup WhatsApp? Dokter-dokter udah boleh ini bilang, gugurkan, gugurkan. benar bener di, apa? Serius ini pelajari. Diperhitungkan semuanya Bisa gak ada cara lain Ditekankan seperti ini oleh para ulama Yang Hayah kibarul ulama ini Wallahul muhaffiq wassalallahu wassalam muhammadin wa aliyah sallallahu wassalam selesai penukilan dari uh, Fatwa ketetapan Hayah kibarul ulama Wajah afi risalatid dima At-tabiyah nisa Dan telah datang keterangan dalam risalah darah, nah, disalah darah Tobi bagi wanita, darah darah head nifas. Karya lifadil Sheikh Muhammad bin Salih al-Samin, karya Ash-Shaykh Muhammad bin Salih Taala. Di situ dikatakan oleh Ash-Shaykh, An-nau ida min iskoti itlawau. Fahaja ingkana bat dana fikrofi fawaharomun bila reib. Kringaskan, kalau seorang memaksudkan dengan menggugurkan kandungan itu sekedar untuk menghilangkan kandungan itu, dengan alasan-alasan yang enggak dibenarkan oleh syariat, seperti tadi, kalau setelah tertiupnya roh, maka itu haram tidak ada keraguan lagi. Liahna uqatlu nafsin bighoriha, karena itu membunuh. Manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Waqatul nasil muharrama haram bil kitab wa sunah wal ijma. Haram membunuh orang yang tidak boleh dibunuh dengan ketetapan alkitab kitab sunah dan kesepakatan para ulama. Kemudian waqala al-Imam Ibnu jauzi juga dinukulkan di sini perkataan beliau dalam kitab Ahkamun Nusak. Kalau kita beliau ahkamunisa lama karena mau tujuan nikah lito lito walad ketika memang diantara tujuan nikah itu untuk supaya dapat anak walaih samin kulilma yakuul walad dan tidak setiap air itu bisa menjadi anak ya setiap air itu tau ya air itu maksudnya kan enggak setiap itu terbukti kan berkali-kali baru itu yang jadi. enggak setiap air itu memang jadi anak fa idza takawala faqad hasal maqsud ketika ternyata air yang itu kemudian benar-benar menjadi anak itulah yang dimaksudkan fa ta'amudu isqatihi mukhalafatul limuradil hikmah maka sengaja menggugurkan kandungan itu adalah menyelisihi apa yang dimaksudkan oleh hikmah dari pernikahan. Illa, anahu ingka nadalika fi awalil hamli faqobla nafirro fi ismun kabir. Hanya saja, ketika itu di awal hmm. mengandung sebelum ditiupkan roh itu sudah dosa besar. Di anahu Mu ilal kamal wasarin ilat tamam ila anu akalu isman min aladin nufikofiru. Itu sudah besar. Memang lebih kecil dibanding kalau setelah tertiupnya ruh. Tapi itu sudah besar. Tempelah itu sudah dosa besar. Faidah <tipun> tamadat iskotumafiru karena kahotlen mukmin. Kalau sudah tertiupnya ruh dia gugurkan, maka itu seperti membunuh seorang mukmin. Wakotkala <tipun> taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa idal mau udatu suilat di bi air rambing putilat dan ketika di hari kiamat nanti anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup akan ditanya apa sebab engkau di bunuh dikubur hidup-hidup. Fatakilah ayat ayatul muslimah maka bertakwalah kepada Allah wahai muslimah Allah hadil jari wala taqaddami ala hadhil jangan engkau melakukan dosa besar ini li ayyighardhin dengan alasan apapun minal akhra dari tujuan-tujuan wala tadhadi bi di'ayatil rudhilla al mudhillillah wa taqalit al batilah al alati jangan kau terpujuk tertipu dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan hanya sekedar taklid Pengikutan, ikut-ikut Gaya orang-orang yang Alul batil yang Tidak bersadar kepada akal sehat Dan agama yang benar Jam berapa? Setengah Setengah Masih kah? Masih bisa nih? Tuh sahabat jam berapa? 11.15 Sekarang masuk kepada bab kata beliau Al-Faslu Robi Fasal yang keempat Ahka montahtasubil libas wal hijab Hukum-hukum yang khusus terkait pakaian dan hijab Pertama, sifatul libas Asyari as lil muslimah Sifat pakaian yang sesuai syariat bagi wanita Muslimah. Satu. yajibu ayaku nali ba sulmar atil muslimati zovian yastul jamia cismiha anirijal alladina lay sumin maha rimihah. pakaian itu benar-benar harus longgar menutupi ya menyeluruh menutupi seluruh tubuhnya menutupi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya wala taksifu limahrimha Ilamajarat al-adab bika'sfihi. Begitu juga, dia tidak boleh membuka, menunjukkan, menampakkan anggota badannya bagi mahromnya. Bukan kalau mahromnya terus bebas melihat seluruh badannya, tetap ada hal atau ada bagian dari tubuh yang tidak boleh dilihat. Yang boleh hanya ila majarot al'adah hanya apa yang biasa kebiasaan yang wajar itu terbuka dari wajahnya kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya ini penting kata orang-orang lain tambah-tambah rom kemudian dia pakai pakaian minim dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan abangnya Padahal Walaupun mahrum Tetap bukan artinya Dia Boleh menampakkan itu Paling Jadi yang terbuka, yang boleh terbuka Ya seperti kebiasaan kalau orang di rumah Tidak repot wanita itu Anggota budu Rikasnya itu Anggota budu dengan bapaknya tidak boleh dia pakai pakaian yang mestinya untuk di kamar dengan suaminya sama dengan adiknya dengan abangnya, dengan pamannya itu yang ditampilkan oleh para ulama dengan melihat pakaian para sahabat ketika di sahabiah ketika di hadapan mahrumnya dan itu kenyataan ya kenyataan bukan khayalan bukan hanya perhitungan banyak kan sah-sah yang tapi bisa sahwat dengan wanita yang mahrom ya ya kan? dan ada kejadian gitu ulah kebenaran syariat kenyataan kedua Ayakuna satiron lima warohahu dia benar-benar menutup menutup itu jadi nggak nampak kan? Nutup itu kan jadi nggak nampak itu maksudnya nutup itu jadi nggak nampak bukan kalau kaca itu kan nutup tapi kan nampak yang di dalam kaca mobil tutup kacanya kaca mobil tutup tapi nampak yang di dalam, yang dimaksud adalah nutup yang memang jadi nggak nampak yang dibalik pakaian itu, sehingga falayakul shafvan nggak boleh tipis, karena masih tembus, apalagi di terang-terang uh, matahari gini, ya, ada pakaian yang tipis, tembus, jadi pakaian itu belum menutup. Yang tidak boleh yang tipis yang yuraminwaroi dibalik kain itu masih bisa kelihatan, bisa kelihatan launubascharotias masih bisa kelihatan warna kulitnya, bisa kelihatan. Yang ketiga, alayakuna zayikon, yubayinu haj sema tidak boleh ngepres yang benar-benar membentuk anggota tubuhnya. Udah nutup rapat, tapi itu bukan menutup aurat, namanya membungkus. <gussling> Bungkus itu kan masih nafas bentuknya ya. Bungkus permainan masih bentuk permainannya panjang. Itu namanya membungkus. Harus Di dipisahkan menutup aurat dengan membungkus aurat. yang <se Visual> <laughs> ya. Yang diperintahkan adalah Menutup bukan membungkus. Tidak ya, ya, tidak nampak pakai pakaian renang, nutup semua pakai tambah. Ini nutup. Tapi bentuknya nampak sekali. Yang diberikan adalah menutup bukan membungkus. Favi Sohi Muslim. Dalam Sohi Muslim. Ani Nabi saw dari Nabi saw anahu kol. Nabi saw bersabda Sinfani min nimin ahlinar ada dua jenis manusia dari penduduk neraka lam aruma yang rasulullah mengatakan sekarang aku belum pernah melihatnya jadi di zaman itu belum nampak nggak ada itu cuma ada nanti ini termasuk penduduk neraka ini di zaman itu nggak ada termasuk musrik pun nggak seperti itu ya. kalau untuk melihat pun untuk pernah lihat cerita-cerita atau film apa orang-orang dulu Mau Romawi kan tetap segala enggak kan pakaiannya tetap apalagi muslim ketika itu jelas semuanya ya mengikuti aturan syariat lebih-lebih pertama ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah adalah nisaun kasiatun aryatun mailatun mumilatun wanita yang terbuka apa maksudnya berpakaian berpakaian tapi area telanjang pakaian telanjang dia ma'ilat ma'ilat itu condong nanti akan dijelaskan ini maksudnya apa condong ini dan membuat mumilat membuat yang lain condong nah, Itu apa nanti ruusuhuna misla asnimatil buket kepala kepala mereka itu seperti penuh unta ya, karena dandannya seperti itu rambutnya dibuat menonjol Nih. jadi Ayat yang dimaksud nanti ada penjelasannya. Layakul nahl jannah, wanita yang seperti ini, dia tidak masuk surga. Walajiz nariha dan tidak bisa mencium aroma surga. ni yang keras. Sampai dibilang, enggak masuk surga. tidak akan mencium bau surga. Ya, ini indus besar. Ini satu yang wanita. Yang kedua, warijalun yang tercetak itu adalah dari laki-laki, orang-orang laki-laki yang mahum siat. Bersama mereka itu cambuk-cambuk. Yang -cambuk. megang cambuk. Ka'abna bil -bakor. besar banyaknya kayak ekor sapi. Dia teribu bihi ibadawanya dengannya dia menyiksa manusia itu enggak belum ada di zaman Rasul. Nanti akan ada orang seperti itu. Ini dua jenis penduduk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia itu melala lima muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam majmu' fatawa beliau menjelaskan wa qad Kotfusirah, Kalau Nabi SAW kasiat ariat diantaktasi malayastaruha yasturuha ditafsirkan makna ucapan Rasulullah SAW kasiat ariat berpakaian telanjang itu adalah dia memakai pakaian yang tidak menutup. Ya. Sehingga fahiyakasyat Dia pakai pakaian Wahiyafil haqiqati aryat Hakikatnya dia juga telanjang Karena gak nutup Mitlu Dia mencontohkan mantak Beliau mencontohkan mantaktasi Atau arrofik Misalnya wanita yang memakai Pakaian yang tipis Aladzi yasifu basharataha yang bisa menggambarkan masih nampak kulitnya yang di balik pakaian itu awi saub azzaik atau pakaian yang yang tadi apa? lepres ya alazi yubdi taqati'a khalqih yang nanti masih menampakkan bentuk-bentuk lekuk-lekuk potongan-potongan tubuhnya entah mitla ya. haji zatia masih menampakkan bagian belakang ya, sebut itu pantatnya masih nampak bentuknya wasa'idihah itu pinggulnya warna yang yang atau yang semisalnya, masih nampak bentuknya belum tertutup Wa Wain nama kiswatul marah Pakaian wanita itu Mayastaruha yasturuha Pakaian yang memang menutupnya Fala yubdi jisma Tidak bisa menampakkan Jasadnya Wala hajma Dan juga tidak menampakkan Bentuk Badan itu nutup. Itu baru namanya nutup tinggal dikaunikasi vanwasian dia lebar dan tebal dikasihnya dalam ini dikasihnya adalah lebar dan tebal ya. maksud tebal maksud tebal iya tebalnya pakaian maksud tebal ya pak jaket berarti ya bukan maksud tebal yang penting enggak tembus pandang tadi maksudnya dan lebar Lebar, sehingga tidak membentuk bentuk tubuh tabi. Minta selesai penampilan dari Imam Syahruddin al Ini yang ketiga, yang keempat, Allah tata sabbah birjal fil tidak menyerupai laki-laki dalam pakaiannya. Udah lebar Dah tebal. Tapi itu pakaian laki-laki. Jangan. Ada enggak? Ada kan? Hmm. Mau coba lagi laki-laki. Siapa ya, lagi? Sarung kotak-kotak sampai jadi itu. Jalan terlepas tebal gitu kan. Tapi itu pakaian laki-laki. Karena prinsip memang beda dibuat memang ya memang beda dan memang harus ditunjukkan beda laki-laki dengan perempuan. Fakotlahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat. Sungguh pernah melaknat. Almutasabbihat minanisa birjal menunjukkan dosa besar. Hambil dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang menyerupai laki-laki dalam apapun berarti dalam tingkahnya, dalam semuanya termasuk pakaiannya. Walanah almutarajilat dan melaknat. Minanisa laki-laki wanita yang eh tadi apaan tadi wanita yang menyerupai laki-laki ini laki-laki eh, sama ini maksudnya masih wanita ini dan melaknat laki wanita yang bertingkah menyerupai laki-laki. Watasab, Allah Alam, kok seperti ini rencanya, yang terlalu seperti ini, wahaya, Allah Alam. Watasabuhu habirijal fi aur fikului mujtama'in bihasabi. Dikatakan, setelah menisara tadi, dikatakan kemudian dikatakan tasabuh dikatakan menyerupai laki-laki dalam pakaian wanita itu maksudnya wanita tersebut memakai pakaian yang memang khusus untuk laki-laki entah secara macamnya, jenisnya ini memang pakaian laki-laki, jadi kita tata tentang jubah, jubah laki lagi atau habis laki-laki atau sifatnya, bentuknya itu memang bentuk untuk punya laki-laki di setiap uruf masyarakat itu Ya, di situ itu memang bagian laki-laki. Qala -laki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'l Fatawa dalam Majmu'l Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta mengatakan fal fariq bedanya baina libasi rijal wa nisa antara pakaian laki-laki dan wanita yaudhulama ya sulhulirjal wama ya sulhulnisa sebenarnya pada prinsipnya kembali kepada apa yang pantas bagi laki-laki dan pantas bagi wanita wahu amayuna sibumayuk marubiirjal dan itu pasti akan sesuai dengan apa yang menjadi diperintahkan bagi laki-laki dan apa yang diperintahkan bagi wanita wanita asalnya wanita itu makmuratun bil istitar Memang pada prinsipnya wanita itu diperintah untuk menutup diri, ya, untuk nggak nampak nampak, aslinya karena dia aurat. Allah mengatakan Anisa aurat, wanita itu aurat, seluruhnya. Memang itu asalnya, dan sehingga aktivitasnya ya di dalam rumah, asalnya, dan telah lalu menjelasannya. Asalnya mereka tertutup wal ihtiyar. Berhijab tuh Nata Barut wad zuhur karena aktivitasnya bukan di luar sehingga walih karena inilah Lamius roliil marah tidak ada syariat tidak disyariatkan bagi wanita rof onshout fil azan untuk meneriakkan suara dengan azan di masjid nggak ada yang azan nih seorang wanita semangat lagi ingin tobat semangat ibadah ini. Masuk masjid ambil mak azan, nggak ada, nggak ada syariat azan. Walat talbiyah begitu juga talbiyah keras keras. Walas suud, ilas sofa wal marwa, tidak harus sampai naik di sofa marwa. Walat tajarut fil ehrom, kamayat tajarut runcul tidak seperti laki-laki untuk ehrom nggak boleh buka kepala, eh, mau tutup kepala, tidak. Faida rojul makmurun bika sirok sih. Kalau lelaki diperintahkan untuk membuka tutup kepala. Waala yal bisa fiat almutadah dan tidak memakai pakaian yang seperti biasanya ketika erom. Wahyalati tusnaulala kadri aldo ihi. Walal yal bisul komeh, walasarowe, walaburus, walakof. Kan seperti itu kalau laki-laki syariatnya dalam erom wanita enggak seperti itu. Ini kan ya memang beda pada prinsipnya. Intinya wanita itu ya untuk menutup. Tidak boleh tampak. Hilang kepala sampai kepada dipotong kemudian sampai kepada kata beliau wa amal mar'ah adapun wanita fa inna lantunha an sya'in minal libas. kalau ihram eh, enggak ada dilarang enggak boleh pakai tutup kepala, enggak boleh. Enggak ada larangan larangan itu. Li'anna ma'muratun bil istitar wal ihtijab kana dia diperintahkan untuk menutup dan berhijab fala yusra'u al hadzitu tidak disyariatkan untuk seperti yang laki-laki tadi lakin muni'at an tanaqqaba wa antal misal quffazid tapi dia dilarang untuk memakai niqab menutup muka li'anna dhalika libasun masnu' ala qadri al'adwi wala hajata biha itu pakaian yang dibuat sekedar untuk menutup anggota badan yang apa ya maksudnya itu ketika itu memang harus ditampakkan sumad zakara ala tughati wajha ma 'ala rijal itu sudah dia menyebutkannya dia menutup wajahnya dengan selain nikob tadi, yang nggak nempel di mukanya, dengan yang selainnya, hilang kalah. Sampai kepada beliau mengatakan, ini ayah di ujungnya beliau mengatakan, wa ida tabayyana an nahu labudamin ayakun tabayin alibasirijalwanisa farkun ya tabayyazubi hari jalwanisa. Kalau sudah jelas bahwasannya di sana harus antara laki-laki dengan wanita itu harus beda yang bisa membedakan antara laki-laki dan wanita wa yakun al-libasun nisa' fi minal istitar wal ihtijab dan hendaknya pakaian wanita itu wanita pakaian yang menutup dan menghijabi ma yaslu maksud dzalika suatu hmm. yang mewujudkan maksud dari menutup pakaian bagi wanita dzal aslu hadzal bab 6 Jelas asal permasalahan ini watabayiana dan menjadi jelas analibas bahasanya pakaian itu idakan alilibuhu kalau itu gelipnya adalah labsar rizal pakaian lelaki nuhiat anhul marah maka wanita dilarang ya ini adalah contoh sarung laki-laki itu ya kan walaupun itu menutup aurat tapi ya jadi dilarang karena itu pakaian lagi-lagi, hilang lagi. kola. Kemudian saya boleh mengatakan faidah tamafil libas kalau berkumpul dalam pakaian itu kilatus sater wal musabah nuya anu min al kalau sudah terkumpul di situ pakaian sudah langgak begitu nutup itu tasabuh maka lebih kuat lagi dilarang dari dua sisi tadi lebih, lebih kalau lihat zaman sekarang. Ya itu nggak terpenuhi semua, ya nggak lebar, ya nggak tebal, ya tak sapu, ya semuanya ada memenuhi kembalian syarat tadi, jelas itu masing-masing punya dosa tersendiri, akhirnya karena muni syarat, masing-masing punya syarat masing -masing punya tersendiri. Yang kelima. Kita beli. Berapa ini? Alaiyakuna Hendaknya dalam pakaian yang sudah menisara tadi, yang sudah lebar, sudah tebal, enggak menyerupai pakaian lelaki, tambah lagi syarat. Jangan ada perhiasan lagi di pakaian itu yang kalfitul auz al alzarhinda keluar dari al منزل yang bisa menarik perhatian ya keluar lumah ya kan? sudah betul hijab eh malah dikasih hiasan ada bunga di situ di bagian pinggirnya bagian belakangnya ada garis malah dihiasi orang tadi itu untuk nutup perhiasan untuk nutup aurat malah dihiasi malah hijabnya perlu hijab lagi Ya, ya kan? Kebanyakan hijab sekarang malah jadi perlu hijab lagi. Disina. Ini Allah tak kunamin almutabarijat di sini. Nih orang mau model-model mau berhijab tapi tetap mortis jatuhnya kepada pelanggaran lagi. Tetap nanti masuk tabarus di itu Perhiasan jadinya. Itu bukan perhiasan. Apa maksudnya kalau bukan perhiasan? <laughs> kan enak <yang> hiasan. <laughs> kalau orang enggak, ya ngapain dikasih? Ya kan? Kan maksudnya perhiasan. Biar menarik. Ya kan gitu? Enak dipandang. Lah itulah perhiasan. Enak dipandang. Lah... Sudah betul-betul mau ke syariat malah masih terus satu lagi. Ini kelima syarat yang dibawakan oleh Aseh, rohimu allah terkait pakaian, terkait pakaian, terkait libas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada bab selanjutnya terkait hijab. Nih, kalau ini kan libas tadi pakaian ini nanti akan dibahas tersi tentang hijab. Libas itu pakaian, hijab itu yang nutup. Nah, hijab nutup. Ada beda pembahasan. Insyaallah bertemu lagi ada kata Allah.